Assalamualaikum Saudara-saudariun berita malam edisi hari ini Selasa 26 Juni 2018 dibacakan Ardian Syah. Satu rumah di Bireun rusak parah tertimpa pohon kelapa yang tumbang. Dua proyek jembatan gantung di Tangse diputuskan kontrak. Pelayanan pasien terganggu di Puskesmas Jenip karena UGD belum rampung. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim newsroom Sramdia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 Darlun satu unit rumah berkonstruksi kayu milik M. Amin Tayyip, 70 tahun warga Dusun Simpang, Legampong, Lungkuli, Kecamatan Pesangan Selatan, Biren, rusak berat setelah satu pohon kelapa tumbang ke atas rumah tersebut Senin dini hari. Pala pelaksana penanggulangan bencana daerah Biren, M. Nasir, mengatakan sebelum pohon kelapa tumbang, kawasan pesangan dilanda hujan deras dan angin kencang. Tiba-tiba satu pohon kelapa yang panjangnya 18 meter di samping rumah milik M. Taib tumbang dan menimpa atap rumah. Akibatnya rumah berkonstruksi kayu yang ditempatinya bersama keluarga mengalami rusak berat. Bagian kuda-kuda dan dinding rumah ambruk sehingga tidak bisa ditempati lagi. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam musibah tersebut. Pihak BPBD yang mendapatkan laporan adanya rumah rusak tertimpa pohon kelapa langsung menurunkan tim melakukan pengecekan. Kemudian tim BPBD Biren menyerahkan bantuan masa panik dan mendirikan tenda sebagai hunian sementara. Sudarlun Kepala BPBD PD Apriadi mengatakan dua proyek jembatan gantung di Tangse putus kontrak karena tidak selesai dikerjakan sesuai spek. Kedua proyek ini menggunakan dana yang bersumber dari hibah pemerintah pusat yang dikerjakan tahun 2017. Ia mengatakan proyek yang diputuskan kontrak adalah jembatan gantung Krung Meriam dan Cot Jempa. Meski telah diputus kontrak, namun pembangunan kedua jembatan tetap dilanjutkan oleh kontraktor lain. Tahun ini jembatan gantung Krung Meriam dan Cot Jempa dikerjakan kembali dengan anggaran hibah pemerintah pusat. Sesuai nilai kontra anggaran diplot untuk jembatan Krung Meriam Rp558 juta dan jembatan Jempa Rp404 juta rupiah. Kedua proyek jembatan gantung telah selesai proses tender. Darulun gedung unit gawat darurat dan aula puskesmas jendik biran yang dibangun dengan dana alokasi khusus 2017 senilai 13 miliar rupiah hingga kini belum rampung dikerjakan. Gedung UGD dan aula itu terhenti pembangunannya diduga karena mati anggaran tahun lalu. Anggota DPR Kabirin M. Nur Aghani mengatakan dari hasil temuan dan peninjauan pihaknya gedung UGD dan Aula Puskesmas Jenip seharusnya sudah rampung dikerjakan 2017 lalu. Tapi kenyataannya hingga kini belum rampung dikerjakan. Pihaknya menduga pembangunan gedung UGD tidak selesai dibangun tepat waktu karena pemenang tender terlambat melakukan pekerjaan. Sehingga akhir tahun bangunan tidak rampung dikerjakan dan mati anggaran. Padahal gedung UGD ini sangat dibutuhkan masyarakat. Pemerintah diminta dapat menganggarkan kembali dana untuk melanjutkan pembangunannya. Hal senada juga dikatakan Kepala Puskesmas Cenip Kafrawi Ia menyebutkan sejak gedung UGD itu dibangun ruang UGD lama terpaksa dibongkar. Namun gedung UGD baru terhenti pembangunannya dan kini terpaksa menggunakan ruang lain yang sempit untuk UGD. Jelun satu unit jembatan gantung di Desa Tepin Panah Pelimbang yang menghubungkan Desa Sampo Hajat Cenibiren rusak parah setahun terakhir. Kini banyak lantai jembatan yang copot dan lapuk. Dua kabel yang diikarkan pada tembok untuk menstabilkan posisi jembatan juga sudah hilang. Dampaknya jembatan goyang saat dilintasi sepeda saat dilintasi sepeda motor dan warga. Syarifudin KUI, Toko Muda Pelimbang mengatakan jembatan ini merupakan andalan masyarakat sejumlah desa di pedalaman Pelimbang untuk menuju Jenip maupun warga pedalaman Jenip ke Pelimbang. Selain itu setiap hari dilintasi para siswa yang sekolahnya di tepin maupun Sampo Hajat. Yang menjelaskan jembatan gantung ini dibangun tahun 1995 dengan lebar 1,5 meter dan panjang 100 meter. Di bawahnya terdapat sungai berarus deras. Para pengendara sepeda motor bila melintasi jembatan harus berhati-hati karena banyak lantai jembatan yang lapu dan bergeser. Anda sedang mendengarkan berita utama Serang BFM. Lun jalan rusak dan berlubang ke lokasi tempat pembuangan akhir Belang Beruru, Kecamatan Pedada Biren akan ditangani tahun ini. Proyek jembatan ini telah ditender dan akan dikerjakan dalam waktu dekat. Amatan di lapangan ruas jalan dari Belang berurus bagian telah diaspal di kawasan Gampung Mulia sepanjang 600 meter. Sisanya masih berupa jalan bebatuan hingga ke lokasi TPA berjarak 5 km Badan jalan harus disiram air untuk mencegah debu yang berterbangan. Bahkan jalan rusak parah dan tanjakan sampai ke lokasi TPA. Salah seorang warga Ibrahim mengatakan ruas jalan menuju TPA ini banyak dilintasi warga. Pemerintah harus segera melakukan pengaspalan. Selain berdebu, jalan tersebut juga dipenuhi dengan lalat. Warga meminta penyemprotan lalat yang selama ini dilakukan sebulan dua kali harus dilakukan seminggu sekali untuk mencegah terjadinya penyakit. Kadis PRK PLH Ismundandar mengatakan tahun 2017 telah diaspal 600 meter dan tahun 2018 akan diaspal lagi 5 kilometer hingga ke lokasi TPA. PMK Birendan dan dinas terkait telah mengadakan pertemuan di Menasa maupun di Pendopo Bupati menyangkut proyek pengaspalan jalan tersebut. Darlun, seorang mantan pesepak bola Mesir yang kini menjadi komentator di televisi Abdel Rahim Mohamed, meninggal dunia setelah menyaksikan kekalahan tim Nas Mesir dari Arab Saudi dalam laga terakhir Grup A Piala Dunia 2018. Mantan pelatih klub Zamalek Sporting Club itu dikabarkan amat sedih usai menyaksikan gol kemenangan Arab Saudi yang tercipta pada menit ke-95 pada laga di kota Volgograd itu. Akibatnya Abdelrahim kemudian mengalami serangan jantung beberapa saat sebelum memberikan komentar dalam siaran langsung di stasiun televisi Nilesport. Rekarkan Abdel Rahim kemudian membawanya ke ruang perawatan kesehatan di lantai 7 gedung Maspero, tempat stasiun televisi pemerintah itu berada. Setelah mendapatkan perawatan awal, Abdel Rahim dilarikan ke rumah sakit Kars Al-Aini untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Namun setelah berusaha melakukan resusitasi selama sekitar setengah jam, para dokter tidak bisa menyelamatkan nyawa Abdel Rahim. Direktur Rumah Sakit Kars Al-Aini Ahmad Taha menyampaikan, mantan bintang sepak bola itu meninggal dunia akibat serangan jantung. Jenazah Abdel Rahim Muhammad dijadwalkan akan dimakamkan pada Selasa di Kairo.